di sosial buat semuanya pokoknya aku dan kamu sampai tua oke okay. senang senang bareng susah susah bareng Oh, my We'll Janji sampai tua ya.